Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa berkumpul lagi di sini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan, seiring bertambahnya ilmu kita, bertambah pula kebijaksanaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apalah arti ilmu, jika dia tidak menambah kebijaksanaan, amal soleh dan keimanan kepada Allah, maka itu hanya sekedar wawasan. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu bentuk ibadah yang luar biasa, yang kalau para ulama menyebutnya lebih utama daripada sholat tahajud. Jadi kalau sholat tahajud aja keutamanya luar biasa, ini ada ibadah yang lebih utama daripada sholat tahajud. Dan para ulama juga mengistilahkannya dengan istilah ibadah dalam diam. Diistilahkan dengan ibadah dalam diam. Apa itu ibadah dalam diam yang lebih baik daripada sholat tahajud? Kata para ulama adalah at-tafakkur dan istiqro' Istiqro' dan Tafakkur, itulah ibadah dalam diam yang lebih utama daripada sholat tahajud. Sebelum kita bahas tentang apa arti istikro dan apa arti tafakkur, lalu apa keutamaannya, bagaimana melakukannya, kita coba awali dulu dengan tilawah Al-Quran. Hari ini kita coba baca surat Al-Mulk. Coba buka surat 67 dari ayat pertama Surat Al-Mulk Surat 67 <usuk> <usuk> A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim silakan. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tabarak <تبارك> الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Al-Ladhi khalq al-maut wal-hayat li-ibnu akum, ayyukum ahsan amala. Al-Ladhi khalq al-maut wal-hayat li-ibnu ayyukum ahsan amala. Wahyu al-Gaziz al-Ghafur. Al-Latif, yang Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Penyusun, Maha Pencipta, Maha Penyusun, Maha Pencipta, Maha Penyusun, Maha Pencipta, Maha Penyusun, dan kembali ke bawah, apakah anda lihat dari kutuban? kembali ke bawah, apakah anda lihat dari Yenqalib ilayka albacar khas i'an Wahyu haas i'ir Yenqalib ilayka albacar khas i'an Wahyu haas وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Walil ladhin kafarū bi rabbihim 'adzab jahannam kal ladhīna tawādu 'alāhum 'adzab jahannam wa bi s-salmasīr wa bi sekarang coba kita baca ayat 19 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Awalam yarau ilat-tayri fawqahum safa fatah wa yaqbid Awalam yarou ila al-tayr fukhuhum safatu wa yakubidu. Awalam yarou ila al-tayr fukhuhum safatu wa yakubidu. ما kul li shay'in basir terus ayat 30 Bismillahirrahmanirrahim Kul arayitum أَصْبَحَ asbah mاؤukum gawra. Kul arayitum in asbah mاؤukum gawra. In fama ya'tikum بِمَا sallallahu alaihi wasallam sarakallahu alazim teman-teman sekalian tafakur itu adalah salah satu hobinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah ingin lebih mengenal Allah bukan hanya dengan membaca atau mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an. -Qur, Al Kalau kita membaca Al-Qur'an lalu kita membaca tentang kebesaran-kebesaran Allah yang tertulis, maka bertafakur itu adalah membaca kebesaran-kebesaran Allah yang terpampang di hadapan kita. Dan memang seorang muslim itu harus punya hobi tafakur. Karena hobi tafakur ini pertama bisa membuat hati kita lebih lembut. Orang yang rajin tafakur hatinya akan lebih lem, lembut. Makanya Nabi setiap malam kalau beliau bangun tahajud sering banget beliau keluar dari rumahnya kemudian beliau melihat langit. Lalu beliau membacakan ayat inna fi khulkis samawati wal'ar waktila fil layli wal nahar Nabi baca itu di depan rumahnya sambil ngelihat langit beda membaca ayat itu di dalam ruangan dengan di luar ruangan makanya kalau misalnya kita-kita nih lagi saya sering banget kalau misalnya keluar pagi-pagi itu -pagi jam 6 pagi misalnya dari daerah Kaster menuju ke Gasingbu, itu kan melewati naik ke jembatan layang ya. Nah di sana tuh matahari tuh kelihatan banget indah sekali. Kemudian juga gunung-gunung yang daerah Sumedang sana kan ya. Nah dalam kondisi seperti itu sambil naik kendaraan, kadang-kadang saya suka mengatakan Subhanallah atau Masya Allah, Robbana ma'khalak tahta ba'altila atau membacakan ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar benar-benar terdapat apa la ayatil lil ulal albab la ayatin albab apa itu ayat kalau di Quran terjemah diartikan tanda-tanda tanda-tanda lebih tepatnya lagi bukti ayat dalam bahasa arab artinya buk bukti la ayatin benar-benar terdapat sangat banyak bukti bagi orang yang albab apa itu ulul albab orang yang bisa memadukan akal dengan hati itu ulul albab atau ulun nuha atau ulul, <tuh> ulul absor orang yang bisa memadukan uh, pandangan dengan hati Ulul Nuhah, orang yang bisa memadukan antara pendengaran dengan hati. Ulul Albab, yang bisa memadukan antara akal dengan hati, selalu dipadukan kepada hati. Jadi ketika seseorang bertafakkur melihat langit dan bumi, dia sedang memadukan akalnya, fikirnya dengan hatinya, sehingga hatinya menjadi lebih lembut dan tunduk kepada Allah Subhanahu SWT. Dan idealnya seorang hamba Allah itu memang harus jadi Ulul Albab, yang mampu memadukan antara intelektualitas akalnya, dengan tazkiyatun nafs dengan spiritualitas hatinya. Sehingga dari dua paduan ini akhirnya dia menjadi orang yang yazkurunallahu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, orang yang zadat hum imana, yang selalu bertambah imannya. Dan Nabi senang banget kalau udah malam, apalagi di daerah Padang Pasir dulu kan enggak ada perkotaan sehingga ngelihat langit itu kayak kita sekarang ke tengah hutan ngelihat Langit dengan bintang yang sangat banyak, bahkan terlihat lebih jelas daripada di perkotaan. Dalam kondisi melihat langit yang begitu indah, Nabi mengatakan Inna fi samawati wal ard, waktila fil layli wan nahar, la ayatin li ulul albab. Nambah iman beliau. Menjadi lebih lembut hatinya. Dan siapa ulul albab, orang cerdas tadi, yang bisa memadukan akal dengan hati? Allah. selalu ingat Allah ingat Allah itu bukan subhanallah, subhanallah, subhanallah itu yusabihun bertasbih kepada Allah bukan Alhamdulillah, Alhamdulillah itu bertahmid kepada Allah Allah Akbar itu bertakbir kepada Allah yang dimaksud dengan yadhkurun Allah yadhkurun mengingat Allah dalam diam beribadah dalam diam bukan hanya bertalafuz dengan zikir-zikir, tasbih Tahmid, Takbir, tahlil, dan seterusnya. Jadi Al Hadith Nays itu adalah orang yang selalu ingat Allah dalam setiap aktivitasnya, dalam diamnya, dalam renungannya, dalam tafakkurnya. Al Hadith Nays selalu ingat Allah. Ada apa aja dia ingat Allah. Melihat apa aja ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang Nays Kurunallah. Kiaman dalam keadaan beraktivitas. Wakwau dan dalam keadaan istirahat, waala junubihim. Bahkan dalam keadaan berbaring ketika dia tidak berdaya, wayatafakrun terus mentafakuri terus bertafakur dan banyak sekali orang yang bisa bertafakur dalam kondisi-kondisi yang macam-macam. Apapun kondisinya dia tafakur, dia tafakur dan dengan tafakur itu dia tazakur, selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selalu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati dan fikirannya, bukan dalam lisannya. Wajatafkarun, wajatafkarun fi qalqis sammawati wal ar. Baru setelah dia zikir dan fikir, kemudian dia bertalafuz. Dia mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Salah satunya mengucapkan Subhanallah. Jadi keliru jika ada broadcast yang mengatakan kita, oh subhanallah ini begini, masya Allah begitu, dan seterusnya. Ini taqalluf, orang yang kurang kerjaan. Dan banyak sekali broadcast-broadcast di sosial media dari orang-orang yang suka takal, taqalluf. Taqalluf soal tulisan insya Allah ditakallufin. Taqalluf soal assalamualaikum jadi ASS ditakallufin. Taqalluf soal insya Allah apa? Uh, uh, Masya Allah Subhanallah, dan seterusnya ditakallufin, apa takalluf? E, Membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya bukan masalah. Itu namanya takal, takalluf, mengambil beban yang sesuatu sebetulnya hal sepele, hal ringan, tidak usah dipermasalahkan. Termasuk, oh gak boleh bilang kalau takjub itu Masya Allah, kalau yang jelek-jelek, subha, enggak kayak gitu. Buktinya ayat itu tentang takjub. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ kisah وَالْأَرْضِ wal art terus kata kata katanya apa Subhana ma'ala kotahadabatulah Subhanak Subhanak itu dalam bahasa lain adalah Subhanallah Subhanallah jadi kalau kita ngelihat mentafakuri kebesaran Allah lewat ciptaan ciptanya kita boleh bilang Subhanallah kita boleh bilang masya kita boleh bilang Allah akbar kita boleh bilang la haula walakuatailladillah kita juga bisa bilang alhamdulillah. tergantung maksud kita apa jadi yang membedakan kalimat ini adalah maksudnya bukan objek yang kita lihat tetapi maksud kita kalau kita bilang Subhanallah itu maksudnya semua ini tidak ada yang sia-sia itu maksudnya Allah itu tidak pernah sia-sia dalam perbuatannya tidak pernah ada yang terlewat dari manfaat semua ini pasti ada manfaatnya mustahil Allah itu menciptakan sesuatu yang sia-sia itu pakainya Subhanallah kalau niat kita, semua ini terjadi pasti karena kehendak Allah, kalau bukan kehendak Allah pasti tidak akan terjadi, kita bilang Masya Allah kalau kita maksudnya ingin me, me, menyukuri nikmat Allah ini luar biasa, hujan turun hari ini, kita bilang Alhamdulillah, kita juga bisa bilang hujan subhanallah, tidak mungkin hujan itu sia-sia ada orang yang hujan turun ngeluh, tidak turun hujan ngeluh, nah, orang kayak gini ini harus sering-sering bilang subhanallah Subhanallah, karena subhanallah itu adalah kalimat untuk menasehati diri kita bahwa Allah itu enggak ada sia-sia dari ciptaannya, dari kehendaknya, dari apapun yang dia lakukan. Takbir misalnya itu murni takjubnya kita, atau kita ingin mengatakan bahawa sehebat apapun semua ini Allah lebih hebat, seagung apapun semua ini Allah lebih agung. Maka kita bilang Allahu Akbar, jadi bukan objek apa yang kita lihat Bukan peristiwa apa yang kita alamin, lalu kita cocokkan dengan kalimat zikir tadi, bukan. Apa niat kita dengan mengucapkan itu? Dan kita tentunya harus paham dulu maksud dari kalimat tersebut. Tapi banyak orang karena mungkin dia ngelamun sendiri di rumah, nih ngapain ya? Udah saya nyebarin broadcast aja, terus kasih foto seorang ustadz baik dari luar negeri atau dalam negeri. Dikasih apa kalimat-kalimat di broadcastin seolah-olah dari ustadz yang terkenal, padahal ustadz itu juga gak tahu apa-apa kita oh gitu ya kan kita suka yang agak-agak kontroversi kan ya akhirnya kita sebaring lagi tersebar di mana-mana kalem sebentar sekitar setahun dua tahun dua tahun lagi muncul lagi tuh podcast terus saja kayak gitu kenapa karena kurang kerja kerjaan dan orang kalau teman-teman atau para ustaz yang para pejuang-pejuang agama pejuang dakwah mereka akan mengatakan ini kerjaan para pengangguran dakwah pengangguran dakwah orang kalau misalnya pengangguran enggak punya kerjaan dia kan ngerjain yang kecil-kecil tapi penting gitu soalnya. Misalnya kita di rumah ngelamun enggak ngapa-ngapain, ngapain toh coba? Jerawat digini-giniin di lama. Yang lebih jorok lagi mungkin kuku kakinya diapa. Ada kalau yang di kampung-kampung nyariin kutu di depan rumah tetangga sambil ngerumpi gitu-gitu kan? Ini namanya pengangguran dakwah kalau orang sibuk dengan urusan-urusan yang penting, maka hal yang seperti ini akan terlewatkan dan terselesaikan tanpa harus diseriusin. Makanya dan siapa juga mau misalnya ada teman kita bilang semoga sing enggal apa? damang ya, misalnya kan gitu ya. Terus ada yang bilang amin. Masa sih maksudnya Amun-Ra? Kan enggak mungkin kan? Yang cepat sembuh ya Amun-Ra? Kan enggak mungkin kita doain orang dengan berhala. Pasti amin di sini maksudnya adalah dengan tulisan Arab, Amin, maksudnya terimalah. Ya Allah kan gitu ya, gak mungkin kita tulis A-M-I-N, maksudnya Dewa Mesir. Gak mungkin. Atau Amin siapa gitu, atau Pak Amin, kan gak. Pengennya Amin artinya terima, terimalah. Kalau mau persis benar, jangan tulis pakai bahasa latin, tulis saja pakai bahasa Arab. Karena bahasa latin itu namanya literasi, literasi itu tergantung kebijakan percetakan dan penerbit. Saya karena dulu main di percetakan dan penerbit, masing-masing percetakan itu punya aturan sendiri. Misalnya tulisan A yang panjang kalau di percetakan A itu tulisannya A dua kali. Di percetakan yang lain A tapi di atas dikasih garis gitu kan ya. Ini namanya literasi suka-suka penerbit. Namanya juga bahasa Latin. Kalau mau persis benar tulis saja pakai bahasa Arab, amin. Atau ASS, gak mungkin kan maksudnya bahasa Inggris kan? Kita pengen ngirim kalimat yang baik gitu ke Ustadz, mau ngundang Ustadz ceramah gitu. Ustadz. wah kan gak mungkin usn-usn -usn ke orang yang ngirim, itu gara-gara se tuh. Oh dia ngirim AASS ke saya pakai bahasa Inggris, kan gak mungkin. Atuh. Pasti maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah disingkat, kenapa sih gak ditulis lengkap aja. Nah hajat orang macam-macam, misalnya lagi di mobil SMS, kan nulis yang panjang kayak gitu. Agak susah, Ya udah dia cepet gitu. Kalau saya sih lebih seneng nulisnya salam gitu karena salam itu kalimat malaikat kepada Ibrahim dan Ibrahim kepada malaikat. Itu juga lebih simple dan udah utuh. Kalo ASS kan gak utuh tapi niatnya utuh, insya Allah itu jadi kebaikan. Karena niat walaupun belum ditunaikan udah juga udah jadi satu kebaikan kan ya. Jadi anggaplah itu, gak utuhlah itu mah, tapi udah niat baik atau ASS ngirim salam buat kita. ya udah kita jawab WRWB, <tuh> satu tambah sah, satu. <tuh> Artinya hal-hal yang kayak gitu mah gak usah dipermasalahin. Kalau nanti ada lagi muncul broadcast-broadcast kayak gitu, balas saja takalluf. Apaan tuh? Atau ngaji ke Al-Qur'an biar ngerti apa itu takal? Takalluf. Baik, teman-teman sekalian, Nabi itu senang sekali bertafakur Dan tafakur ini kata para ulama disebut dengan istilah ibadah dalam diam. Dan orang yang rajin beribadah dalam diam ini akan semakin lembut hatinya, semakin bijaksana pikirannya. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk banyak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, banyak tafakur dan coba nanti baca surat yang tadi surat Al Imran ayat berapa? 190, 191 minimal 190 aja <coughs> hafal satu ayat cuma <coughs> cuma satu baris setengah baca itu ketika kita lagi di luar rumah apalagi yang senang-senang naik gunung nih maka harus hafal surat Al Imran 190 minimal. Sekali naik gunung satu surat tentang Tafakur hafal, nanti baca lagi misalnya surat Qaf, baca lagi surat Ar-Rum, baca lagi surat ad baca banyak ayat-ayat Tafakur. Dan rata-rata surat-surat Tafakur ini turunnya di Mekah Bukan di Mekah sebelum hijrah, maaf. Atau disebut dengan istilah surat maki, Makiyah. Kenapa dia turun sebagai surat Makiyah? Kira-kira apa pesannya? membangun keyakinan akidah dan iman makanya salah satu media agar kita belajar akidah itu bukan cuma duduk dalam taklim cara belajar akidah yang lebih apa yang lebih gerget lagi yang langsung ke hati itu adalah tafak tafakkur taklim itu kita dapat bahan keluar dari taklim itu kita belajar dengan melihat kebesaran Allah bisa di atas kepala kita, bisa di bawah kaki kita, bisa di depan wajah kita, bisa dalam bentuk yang lain yang sangat banyak objek-objek untuk ditafakurin. Makanya jadikan Tafakur ini sebagai salah satu kebiasaan, hobi, habit, orang yang mengaku beri, beriman. Kalau Tafakur kita mungkin masih dalam tahap, e, kalau di surat al mulk tadi itu, lihatlah, gitu, kan ada tiga kali disuruh lihat. Kalau kamu belum puas lihat lagi, kemudian coba lihat lagi kan tiga kali kan ya. Nah lihat yang pertama itu untuk orang yang umum, coba kamu lihat lagi dan segala macam. Lihat yang kedua itu untuk orang yang khusus, yaitu dengan e, mentafakur. Lihat yang ketiga untuk orang yang lebih khusus, yaitu dengan nazar. Nazar itu nazariah itu meneliti, research. Maka kamu akan terus menemukan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa secara umum ngelihat secara apa mata telanjang bisa sambil melihat kemudian berfikir bisa juga sambil melihat kemudian mempelajari dan membuat semacam percobaan riset dan penelitian semua ini akan masuk ke dalam bab tafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini ibadah dalam diam yang pertama yang kedua istiqroh <tuh> tafakur dan istiqroh istiqroh itu apa dari kata ikroh ikroh itu membah membaca, bedanya dengan istikrok kalau ikrok itu membaca sambil talafuz misalnya kayak tadi Tabarokalladhi biyadihilmulku wahuwa ala kulli syai'in qadir itu ikrok, kalau istikrok itu istikrok, apa bedanya? istikrok itu membaca dengan teliti dan dia tidak akan secepat ikrok dia baca tafsirnya, dia baca hadisnya dia duduk aja di halte misalnya itu istiq, istiqroh. Kalau dia cuma baca huruf-hurufnya, walaupun nggak berbunyi, itu namanya ik, ikroh. Para ulama senang sekali istiqroh. Generasi Islam masa kegemilangan di masa eh, apa Harun Al Rashid itu orang-orang generasi tafakur dan istiqroh yang luar biasa, rajin banget membaca. Kalau di zaman Nabi emang nggak ada budaya membaca karena emang tulisan masih sedih, <coughs> sedikit, jangankan eh, tulisan ulama hadis saja belum boleh ditulis kecuali oleh seorang sahabat saja yang menulis hadis yang lain cuma boleh nulis Al-Qur'an -Qur, Al jadi mereka tidak banyak membaca, lebih banyak mendengar di generasi setelahnya ketika Al-Qur'an sudah dibukukan, hadis sudah dibukukan kemudian muncullah ulama-ulama yang membukukan juga ilmu mereka akhirnya semangat istiqrah ini muncul luar biasa dan saat itulah Islam menjadi sangat berperadaban yaitu pada masa peradaban Islam di Baghdad di masa Harun al-Rashid yang kemudian difitnah dengan buku cerita 1001 malam. Padahal bukan demi demikian. Nah istiqruh itu membaca sambil memperhatikan, sambil mengambil pelajaran, ini maksud tabarok ini apa? Allah ala kulli syai'in qadir. Misalnya kan kita baca tadi, Tabarokan ladhi biyadihil mulk wahuwa ala kulli syai'in qadir. Terus kita duduk, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Berarti Allah semuanya bisa nggak ada yang Allah nggak nggak bisa difikirin itu namanya tafakkur dan istiqroh tapi kalau cuma waalaikumsalam qadir Allah diyakallah kalau mau itu namanya tilawah ikroh dan itu berpahala cuma belum nambah iman belum menambah paham belum menambah yakin kepada Allah subhanahu wa taala itulah sebabnya kenapa Nabi ketika disuruh baca oleh Jibril ikroh ma'na Ma biqori ikroh ma'na Ma biqori sampai terakhir ikroh Bismillahirrobbi kalad Nabi langsung faham di dalam hatinya karena Jibril ingin memahamkan Nabi betul-betul, jangan buru-buru. Dan di dalam surat al qiyamah Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanakalita ajalabi. Jangan gerakan lisanmu untuk buru-buru baca Al-Quran. Sama baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan yang paling hebat itu bukan yang paling cepat sholatnya, kan? Ada tuh sholat taraweh wah luar biasa kan ya, itu unik banget tuh itu keren menurut saya tapi gak berpahala keren tapi sia sih, sia -sia. kerennya apa? kerennya unik gitu kok bisa sholat kayak gitu tuh bacanya apa? paling Allah Akbar Alif, Allah Akbar Ba paling Abattasa kali ya dia membaca huruf hijai, hijai ya gimana cara baca Al-Fatihah kalau kayak gitu sholatnya tapi itu luar biasa, mudah-mudahan tidak ada yang terulang lagi di masa yang akan datang ada yang sholat cepat kayak gitu, itu gak istighro Nabi aja yang udah bagus pemahamannya, akalnya sempurna, orangnya dapat wahyu langsung dari Jibril, kata Allah apa? La tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Jangan gerakan lisanmu untuk buru-buru membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena kalau kamu buru-buru, kamu enggak bakalan ngerti. Sekelas Nabi aja kalau buru-buru enggak -buru bakalan ngerti, apalagi sekelas kita. Enggak buru-buru aja enggak ngerti, apalagi buru-buru. Udah baca berkali-kali, ngerti gak? Hmm, enggak? Enggak. gimana kalau bacanya secepat kilat gitu, makanya muslim itu harus belajar membiasakan diri istiqrok tafakur, istiqrok, tafakur, istiqrok dan di zaman para sahabat dulu tafakur dan istiqrok mereka itu selain dengar ta'lim mereka mentafakuri tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala nabi ngelihat apa aja mengingatkan dirinya dan orang lain kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya ada suara Nabi lagi duduk nih dengan sahabat, tiba-tiba terdengar kayak suara apa, kayak suara petir gitu, tapi beda, bukan suara petir. Nabi bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kata sahabat, pastinya Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi, itu suara batu neraka jahannam yang jatuh ke dalam dasarnya 100 tahun yang lalu, tapi baru sampai ke dasarnya hari ini. Lalu para sahabat menangis, itu namanya tafakkur. Jadi ngedengar apa, melihat apa, Kemudian ngerasain apa? Semuanya diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ulul albab, orang yang selalu bisa memadukan akal dengan hati dan disebut dengan orang yang cerdas. Nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat Isya insyaallah. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang ibadah dalam diam yang dikenal dengan istilah tafakkur. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tafakkur ini adalah kebiasaan dan hobinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu senang banget tafakur. Dan kesenangan beliau dengan tafakur ini sering kemudian tertuang dalam hadis dan siroh beliau. Salah satunya misalnya <coughs> ketika Nabi sedang dalam perjalanan jihad bersama para sahabat. Perjalanan itu kan panjang-panjang ya, bisa di padang pasir berhari-hari, berminggu-minggu tibalah mereka di satu malam di tengah padang pasir yang sangat cerah cuacanya dan sedang bulan purnama bulat dan sangat besar, mungkin supermoon ya bulan purnama lagi besar-besarnya dan cerah gitu, gak ada satu helai awan pun. Lalu Nabi dengan para sahabat beristirahat di padang pasir dan ini luar biasa nih kalau ada e, apa, kegiatan kayak gini cuma kegiatan kayak gini didapatkan oleh Nabi bukan sengaja jalan-jalan ke padang pasir ya tapi dalam perjalanan membela agama Allah di tengah padang pasir Nabi duduk bersama para sahabat ngelihat bulan, pada diam semuanya. Semuanya menikmati bulan sambil istirahatkan capek banget tuh perjalanannya. Istirahat ngelihatin bulan. Semuanya diam. Tiba-tiba Nabi bertanya, "Tahukah kalian seperti apa nanti orang yang beriman di dalam surga melihat Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat mengatakan, "Seperti apa ya Rasulullah?" Seperti kalian saat ini melihat bulan Purnama. Seperti itulah nanti orang-orang yang beriman akan melihat pandangan kepa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, gak ada penghalang, terang banget tapi gak menyilaukan, tenang gitu, semuanya tertegun dan tidak berkata-kata seorang pun. Semuanya tertegun melihat bulan, maka nanti seperti itulah kondisi ketika semua penduduk surga yang jumlahnya miliaran itu, ada malaikat, ada manusia, ada jin, Semuanya nanti ada waktu ketika Allah bertanya kepada mereka, Wahai ibadih, wahai hambaku, bagaimana keadaan kalian? Kata mereka, baik ya Allah, kami semuanya mendapatkan nikmat surga. Lalu Allah mengatakan, maukah kalian aku tambahkan? Mereka bertanya, adakah tambahan setelah kenikmatan semua ini ya Allah? Kata Allah, maka aku perkenankan kalian untuk melihat wajahku. Lalu Allah membuka tabir-tabir cahaya yang menutupi wajah Allah selama ini dari makhluknya, lalu seketika itu surga menjadi hening. Angin pun berhenti berhembus, semuanya menjadi hening karena terketeguhan dan terkesima melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi berkisah ketika sedang dalam e, perjalanan dan melihat bulan. Ini namanya tafakkur. Dan Nabi senang banget benar-benar melembutkan hati, menambah wawasan dan menambah hikmah atau kebijaksanaan. Ternyata Kebiasaan tafakur ini memang kebiasaannya para ulama, para sahabat semuanya senang bertafakur, termasuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan seperti kata-kata yang tadi saya sebutkan bertafakur tentang kebesaran Allah satu saat, saat itu kalau dalam terjemahan modern, satu jam. Kalau terjemahan klasik, saat itu sebentar. Tafakuran tafakur saat, at-tafakurus saatan bertafakur dalam waktu sebentar khairun Min kiyamil lail Bila uh, uh, Lebih baik daripada Salat malam bila khusyuk Tanpa khusyuk Kalau kata Ibnu Abbas Jadi kita salat malam ngantuk, kita salat malam Cepat-cepatan, kita salat malam membaca Banyak ayat Al-Quran tapi tidak tadabur Maka sesungguhnya tafakur Sebentar saja itu lebih baik Daripada bacaan salat malam Yang tidak dengan tadabur dan khusyuk Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, sampai ditanya tentang Nabi Isa, ini dalam hadis uh, tentang kisah-kisah Nabi Isa. Murid-murid Nabi Isa, Hawariyin, pernah bertanya kepada Nabi Isa, Ya Nabi Allah, Ya Ruh Allah, Wahai Ruh Allah, yaitu Isa, setelah engkau uh, nanti kembali kepada Allah, kan mereka belum tahu kisah akhirnya bahwa Nabi akan diangkat, setelah engkau nanti kembali kepada Allah, apakah akan ada orang yang sepertimu di muka bumi? Kata Nabi Nabi Isa ada. Siapa mereka kata Hawariyun? Kata Nabi Isa, mengkana manthiquhu zikran wa sumtuhu fikran atau tafakuran e, Siapa yang ucapannya adalah zikir? Arti zikir itu e, meng, me, apa, memuji Allah, mengagungkan Allah dan siapa yang dilak, diamnya tafakkur? Lalu siapa yang basaruhu pandangannya adalah ibrothan mengambil pelajaran maka fahuwa misli maka dia seperti aku. Artinya apa? Salah satu hobinya Nabi Isa itu adalah diam sambil tafak tafakur, beribadah dalam diam itu hobinya Nabi Isa. Jadi siapa yang rajin mengingat Allah dengan cara subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kemudian dia diam aja sambil memikirkan kebesaran Allah, Allah itu hebat banget, Allah itu luar biasa, Allah la kulli syaiy'in qadir, Allah, Allah, Allah. Allah dia aja. Kemudian kalau dia ngelihat sesuatu, dia bisa ngambil pelajaran, itu kata Nabi Musa, "Fahuwa mithli," dia itu seperti saya. Itu hobinya Nabi Isa. Ada lagi orang yang ahli hikmah yang paling terkenal dalam Al-Qur'an, disebut dengan Al-Hakim. Siapa dia? Luqman. Luqman ini walaupun dia budak, tapi dia hakim. Jadi orang yang Ber, orang yang bijaksana itu enggak harus berpendidikan tinggi, bisa jadi seorang budak seperti Bilal lebih bijaksana daripada seorang yang berpendidikan tinggi seperti Abu Jahal atau Abu Al-Hakam panggilan orang-orang jahiliyah. Luqmanul Hakim seorang budak yang satu kampung dengan Bilal yaitu Habasyah Ethiopia kalau sekarang, <tuh> dia itu kalau lagi enggak ada kerjaan dari tuannya kan dia budak, maka dia senang menyendiri aja. Enggak pernah ngumpul dengan budak-budak yang lain, ketawa-ketawa, nongkrong segala macam, menyendiri aja. Sehingga tuannya suka suka memperhatikan, ini Luqman suka menyendiri, ngapain sih? Tuannya datang, "Ya Luqman," kata tuannya, "Innaka tudimul julus wahdak. Kamu suka sekali duduk sendiri. Fa law jalasta ma'annasi kana 'alisin laka." Kalau kamu duduk bersama orang lain, mungkin kamu lebih senang. Ngapain kamu duduk sendiri?" kata tuannya. Apa kata Luqman? Inna tulal wahdah afhamul fikri. Orang yang duduk lama sendiri itu lebih membuat dia gampang memahami segala hal. Jadi nalarannya itu bagus, membangun kepekaan nalar. Jadi orang yang kata Luqman, "Inna tulal wahdah afhamul fikri." Orang yang sering duduk sendiri lama bertafakur itu afhamul fikri. nalarnya itu jalan. Mudah memahami segala hal. Dia bijaksana. Waktu lal fikri dalilun alatorikil jannah dan banyak berfikir itu maksud berfikir di sini adalah memikirkan kebesaran Allah dalilun petunjuk atau jalan menuju ke jalan-jalan surga. Sehingga para ulama mengatakan ternyata itulah rahasia eh, hikmahnya Luqmanul Hakim. Dia selalu tafakur sehingga Luqman itu kalau kita baca di dalam ayat dan hadis. Semua ilmu yang dia sampaikan ke anaknya itu Bukan hasil belajar Tapi hasil tafakkur Beda ilmu hasil belajar Dengan hasil tafakkur Ilmu hasil belajar disebut alim Atau alim Sedangkan ilmu hasil tafakkur disebut hakim Jadilah orang yang Alim dan hakim Banyak ilmu dan bijaksana Sehingga dipadukanlah antara Alim dengan cara istikrok Hakim dengan cara tafakkur kalau kita baca hadis-hadis tentang Luqman tuh banyak banget tafakurnya. Misalnya Luqman lagi jalan ketemu ngelihat orang-orang lagi <coughs> pada berdagang. Lalu Luqman bilang ke anaknya, Ya Bu Naya, wahai anakku, tahukah kamu perdagangan yang gak mungkin rugi? Anaknya bertanya, Apa itu wahai ayah? Perdagangan mereka semua ini bisa untung bisa rugi, tapi ada perdagangan yang gak mungkin rugi, kata Luqman kepada anaknya. Perdagangan seperti apa? Berdaganglah dengan Allah. Ini tafak. Tafakur, ngelihat apa aja muncul hikmah. Sehingga Luqman pernah menasihati anaknya, "Wahai anakku, ilzam, ilzam itu artinya rapat, rapatin. Rapatin ulama dan ahli hikmah. Dari mereka kamu akan melembutkan hati dan belajar mengenal Allah. Rapatlah dengan ulama dan ahli hikmah. Ulama itu yang banyak ilmu, ahli hikmah itu yang banyak tafak, tafakuran. Dan kadang-kadang ketemu di satu orang ilmu dan hikmah sekaligus seperti para anbiya." Luqman, eh seperti para nabi ya, Nuh, eh, Dawud, Sulaiman, Rasulullah Muhammad, Isa, Musa dan yang lain-lainnya. Terus Luqman jalan lagi, melihat ayam. Ayam jantan. Tafakur lagi. Terus kata Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, jangan pernah mau kalah dengan ayam jantan ini." Kata anaknya, "Gimana maksudnya bisa kalah dari ayam jantan?" kata Luqman, dia telah bangun sebelum malaikat turun menunggu datangnya malaikat lalu dia berkokok ketika datangnya malaikat sementara engkau masih terlelap. Jangan mau kalah dengan ayam jantan, tafakur lah gitu. Jalan lagi tuh, jalan lagi terus ketemu dengan uh, biji-bijian yang jatuh dari pepohonan. Kemudian Luqman berkata, dan ini direkam di Al-Qur'an, Ya Bunaya, wahai anakku, ada apa wahai ayah? Coba kamu ambil biji itu, diambil biji ini kalau seandainya kita sembunyikan di langit ketujuh atau kita sembunyikan di dalam bongkahan gunung batu atau kita sembunyikan di dalam perut bumi sesungguhnya Allah maha tahu di mana kita menyembunyikannya karena Allah latifun khabir. Dia memahamkan anaknya tentang akidah lewat tafakur. Allah maha tahu segala sesuatu yang kita sembunyikan. Jalan lagi. Lalu ketemu dengan orang yang lagi ngumpul-ngumpul nongkrong kata Lukman, "Wahai anakku, Taukah siapa yang paling baik untuk kita jadikan teman berkumpul? Kata anaknya siapa wahai ayah, yang tadi ulama dan ahli hikmah. Janganlah engkau meninggalkan majelis mereka sebelum mereka berdiri. Janganlah engkau berdiri sebelum mereka berdiri gitu. Ini luar biasa. Makanya disebut lukman, waataynahuul hikmah. Kami berikan dia walakadataynalukmanal hikmah. Kami berikan dia hid hikmah. Begitu juga nabi Yahya. Nabi Yahya itu hikmah banget. Samp sampai Allah mengatakan. Wah, Ta'inaul Hukma Sobiya. Dari kecil tu sudah ahli tafakur. Dan apa yang ditafakurin Nabi Yahya? Nabi Yahya itu suka mendengar nasihat dari ayahnya Zakaria. Lalu belajar Alkitab. Kitab apa yang dipelajari Yahya? Taurat. Ya Yahya, hadil kitab babil kuwah wah Yahya pelajarilah Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Itu namanya istiqroh. Wah, Ta'inaul Hukma Sobiya. Lalu kami berikan dia hikmah. Hasil tafakur sejak dia masih kecil, karena hikmah itu, karena ilmu itu dia jadi anak yang lemah lembut. Hanan artinya lemah lembut. Min ladunna wa zakatan suci, wa kana taqiyya, bertakwa. Wabarram biwaliday, selalu berbuat baik kepada orang tua. Walam yakun jabbaran nasiyya, enggak pernah berlaku kasar dan tidak pernah bermaksiat wassalamun alaihi kelahirannya itu saat yang paling baik saat dia lahir selamat yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsa hayya yahya orang yang sangat hikmah tafakur sejak kecil apa yang ditafakurin anak kecil seperti yahya dia bertafakur tentang banyak hal salah satunya adalah tentang misi kita diciptakan ini ngapain sih lalu hasil tafakkurnya dia dia jadi paham bahwa oh manusia itu diciptakan untuk beribadah. Lagi tafakur, duduk sendiri tafakur, teman-temannya datang. "Ya, ya, ya, ya, main yuk, main yuk." Namanya juga anak kecil kan? Di bawah usia 10 tahun tuh. "Main yuk, main yuk." Apa katanya Ayah? "Duduk dulu sini." gitu. Dipanggil. Ini orang dewasa banget nih anak kecil. Dipanggil teman-temannya, "Duduk sini dulu." Tahu enggak? Kita itu enggak diciptakan untuk main-main. Kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bayangin anak kecil bisa ngomong kayak gitu. Ini bukan uh, apa ya? Penuaan dini bukan, ini kedewasaan yang wajar gitu. Kita aja yang kekanak-kanakan. Kalau kita nyebut ah oh, itu anak agak aneh ya, terlalu tua kayak orang dewasa atau apa. Padahal itu lah yang bagus. Allah memberikan dia hikmah sejak dia masih kecil. Kalau kita nggak dapat hikmah udah setua gini, kita yang masalah bukan Yahya. Yahya itu udah ideal. Itulah seorang muslim yang harusnya kayak Nabi Yahya. Begitu juga dengan Ali, begitu juga dengan Hasan, Hussein, anak-anak kecil, ibnu Mas'ud. Siapa lagi yang kecil-kecil? Muaz bin Jabal, anak muda yang udah ahli hikmah. Terus Yahya suatu hari hilang. Gak ketemu di mana, dicari sama Zakaria. Zakaria ini kan sayang banget sama Yahya. Seperti saya ngerasain banget gimana sayang saya kepada anak saya juga namanya Yahya. Seperti Yaakub menyayangi Yusuf. Sayang banget. Kayak misalnya tadi saya seharian keluar itu pengen cepat-cepat pulang karena udah kangen banget sama Yahya nah, kalau telepon mana Yahya mana Yahya Yahya kan belum bisa ngomong paling bahagia gitu-gitu loh -gitu, wah bahagia banget saking sayang kepada anak nah, Nabi Zakaria itu sayang banget sama Yahya apalagi itu kan Nabi ya bapaknya Nabi anaknya Nabi jadi kasih sayang bapaknya itu besar dan anaknya memang layak banget disayangi sampai Allah aja sayang banget sama Yahya dicari kemana Yahya kemana Yahya cari di maktab maktab itu sekolahnya nggak ada dicari ke rumah nggak ada dicari di tempat main nggak ada dicari-cari dari pagi sampai sore baru ketemu di hutan dan ketemu di hutan dia lagi nangis di depan sebuah galian nangis saja di galian itu terus tanya sama Nabi Zakaria ya Yahya ngapain kamu di sini Zakaria Yahya masih nangis terus Zakaria duduk di sebelahnya. "Ya Bunayya, wahai anakku, kenapa kamu? Kenapa? Kasih tahu ke ayah gitu." Kata Yahya, "Wahai ayah, sejak ayah menceritakan tentang api neraka, alam kubur, kiamat, aku enggak bisa tidur." Ini nih, raziek banget ya. Ini raziek mana raziek? Kan raziek pernah pas kita lagi sholat malam nangis, yang paling kencang siapa? Raziek kan ya, anak kecil yang kayak gini nih dikasih hikmah. Terus saya tanya, habis nangis sudah selesai selalu malam, tanya, Razik tadi nangis kenapa? gitu Pas lagi di depan, e, ini ngedoain ayah sama mama, gitu ini anak kecil, ngedoain apa? Supaya ayah sama mama sama-sama masuk surga, coba lihat, ini anak kecil sudah bisa ngomong kayak gitu dan itu ada di Allah al-latif, Yahya pasti lebih dahsyat dari itu, bisa nangis lebih kencang daripada darah, Razik, nangis di depan galiannya sendiri. Wah ayah, sejak ayah ceritain tentang kubur, aku gak bisa tidur. Dan aku takut sekali kalau aku berbuat dosa kepada Allah, sehingga akhirnya aku diletakkan di dalam lubang ini, dan disiksa oleh para malaikat. Nangis lagi, Zakaria ikut nangis. Ini namanya tafakuran. Rajin banget tafakur. Dan itu benar-benar mengasah hati. Kalau istikrok mengasah akal, mengasah pikiran eh, kita, kalau tafakur itu justru mengasah hati walaupun bahasanya dari kata fikir yaitu memikirkan, tapi ujung-ujungnya adalah untuk mengasah hati begitu juga dengan Nabi Ibrahim awal-awal beliau hijrah kan mengenal Allah, kan tafakur tuh adegan yang paling populer adalah beliau ngelihat bintang Hatha Rabbi, inikah Tuhan saya? ketika bintang itu e, redup dan hilang, kemudian ah saya gak suka yang redup dan hilang lalu melihat bulan, inikah Tuhan saya? bukan ini Tuhan saya, bukan bukan pernyataan, pertanyaan di situ ada yang mahzuf kata ulama artinya yang mahzuf di situ a ah, ahadza rabbi jadi kalau misalnya kalau bahasa kita ini tuhanku bacanya gini ini tuhanku gitu bacanya bukan ini tuhanku ini pernyataan itu jadi cara ngebacanya tuh harus ber, bernada bertanya pertanyaan ini tuhanku atau inikah tuhanku lalu bulan itu menjadi hilang lalu dia mengatakan aku berlindung kepada Allah dari tuhan-tuhan yang, yang yang lain kemudian muncul matahari besoknya Nah, ini lebih besar, lebih benderang uh, ini mungkin Tuhan saya, karena ini lebih besar, lebih benderang, lebih panas kemudian sorenya hilang lagi ya Allah beri saya petunjuk, akhirnya Allah pun memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim hasil tafakur dan para ambia itu senang sekali bertafakkur dan ada satu hal yang menarik tentang tafakur ini bahwa ini bukti bahwa agama Islam ini adalah agama yang mempersatukan hubungan manusia dengan alam, dengan satu titik yang sama yaitu sama-sama makhluk Allah. Kalau orang Eropa, orang Ilmani, orang sekuler melihat alam itu hanya sebagai objek ilmiah. Mereka ngelihat alam sebagai objek ilmiah, objek penelitian. Kalau orang Islam ngelihat alam itu adalah sebagai sama-sama makhluk Allah dan saling berbagi kebaikan. Mereka bekerja sama, mereka saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lain. Kita memberi manfaat kepada alam, alam memberi manfaat kepada kita karena kita sama-sama makhluk Allah dan disebut dengan bahasa tasbih semesta. Kata Allah, tidakkah kamu perhatikan langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah dan masing-masing tahu cara tasbihnya sendiri-sendiri yang berbeda dengan kamu? Semua orang bertas, bertasbih, semua makhluk bertasbih kepada Allah. Sehingga Nabi SAW melihat alam itu bukan sebagai benda, bukan sebagai objek ilmiah, bukan sebagai objek penelitian, bukan sebagai objek wisata. Bagi seorang uh, traveler, mungkin itu objek wisata. Bagi seorang saintis, mungkin itu objek ilmiah. Bagi seorang pengusaha, itu mungkin objek bisnis. Tapi bagi seorang mukmin itu adalah objek tafakur, karena dia adalah makhluk Allah, dan kita sama-sama bertazbihan kepada Allah. Sehingga Nabi sering banget berapa bersinggungan dengan alam dan menyampaikan hadis-hadis tentang alam ini hasil tafakur misalnya nabi pernah lagi duduk bersama sahabat tiba-tiba ada suara bayi menangis kan sahabat lihat-lihat mana bayi mana bayi persis suara bayi menangis ternyata yang nangis apa pokok kayu nangis karena pengen disentuh oleh na nabi bayangin kayu aja pengen disentuh oleh nabi nabi sentuhin saya dong sentuhin saya maksudnya kayak gitu tuh cuma bahasanya bahasa pohon dia nangis tuh kayak bayi, terus para sahabat, ya Rasulullah mana bayi kemudian Rasulullah mendekat dengan pohon kayu itu kemudian membelainya, gak ada lagi suara tangisan bayi Nabi mengatakan kalau tidak aku belai dia maka kalian akan mendengar dia menangis sampai hari kiamat lihat bagaimana alam dengan manusia itu bersinggungan sangat dekat sekali hubungan kita dengan alam dan alam itu tidak pernah kufur kepada Allah, yang kufur kepada Allah itu cuma jin dan manusia selain jin dan manusia tidak ada kufurnya tapi itu kucing nyuri ikan di dapur? Kucing itu enggak dikisos gara-gara curi ikan di dapur. Kenapa? Apakah disebut nyuri? Enggak disebut nyuri. Kucing itu enggak disebut mencuri ikan. Kucing itu makan ikan di dapur. Kenapa enggak disebut mencuri? Karena hewan bukan makhluk mukallaf. Apa makhluk mukallaf? Bukan yang terbeban syariat. Sehingga enggak ada cerita kenapa itu kucing ke, kakinya puntum sebelah, kemarin habis dipotong habis nyuri ikan, enggak ada itu <laughs> yang dicuri ikan misalnya apa arwana lagi kan itu mahal, udah potong aja ya tangannya sebelah gitu yang kanan dulu entah kalau nyuri lagi kaki kiri itu mah kisah untuk manusia, karena apa? manusia itu kena beban syariat karena dia berakal makhluk yang lain tidak kena beban syariat, enggak ada cerita itu apa sapi itu jahat, kenapa makan lumput tetangga, sapi makan lumput siapa aja enggak ada dosanya Karena mereka tidak disebut bermaksiat kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah cuma jin dan manusia. Jadi semua makhluk itu enggak ada yang berbuat jahat, hanya mungkin dia merasa terganggu, mungkin dia panik, mungkin dia apa segala macam. Memang mungkin dia lagi lapar akhirnya makan manusia makan apa itu bukan karena dia berbuat salah, tetapi karena ada masalah yang membuat dia seperti itu. Yang jelas makhluk semua itu adalah partnernya manusia untuk sama-sama bertasbih menyembah Allah sehingga Nabi membelai kayu tadi. Terus Nabi pernah juga mengatakan Uhudun jabalun yuhibbuna wa Uhud itu pohon, eh Uhud itu gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Uhud dan ini hadisnya banyak, terutama kalau yang udah umrah pasti tahu banget nih ya. Karena ketika wisata di Madinah pasti akan dibahas tentang hadis-hadis tentang Gunung Uhud. Uhud adalah uh, gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Lihat hubungan manusia dengan alam lewat tafakurnya Islam, tadaburnya Al-Qur'an dan Hadis. Lalu Nabi pernah, Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman berempat nih, naik ke atas gunung Uhud. Pas lagi Nabi naik ke atas gunung Uhud, naik Abu Bakar, naik Umar, naik Utsman. Gunung Uhud itu bergetar, jadi gempa gitu. Gunung Uhud itu ber, bergetar, kemudian Nabi mengatakan uskun, uskun, uskun, kata Nabi. Bayangin, kayak dengan hewan, uskun, uskun, uskun, ya jabal, ya Uhud. Hadha muhammadun nabiyun wa siddiqun wa shahidan. Ini yang ada di atasmu Muhammad seorang nabi dan bersamanya ada seorang siddiq dan yang bersamanya lagi ada dua orang syahid yaitu Umar dan Utsman. Akhirnya gunung itu berhenti bergetar. Lihat hubungan manusia dengan alam dalam tafakur. Sejak kapan kemudian kau kau muslimin jauh dari alam dan tidak lagi memperhatikan alam, tidak lagi menjadikannya sebagai bahan tafakur untuk mengenal Allah. Sejak datangnya orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak beriman, lalu memisahkan antara alam dengan iman. Lalu disematkan di tengah-tengahnya ilmiah. Sehingga terbataslah kepada kesimpulan ilmiah, lalu kesimpulannya adalah ini semuanya adalah terjadi secara kebetulan. Atau terjadi secara Ee, evolusi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau mereka melihat kebesaran Allah dalam alam ini, mereka bilang alam baik kepada kita. Allah memberi kita rezeki. Ini adalah peristiwa alamiah. Ini mah fenomena alam segala macam. Itulah batasan yang membuat kita tidak bisa lagi menghubungkan alam dengan imannya seorang muslim. Padahal itu erat sekali hubungannya. Kita sama-sama makhluk dengan alam ini. Kalau perlu kita bertasbihnya bersama alam seperti Allah berfirman tentang Dawud. Ya Dawud, Bertasbihlah kamu, lalu kami tundukkan gunung dan burung untuk bertasbih bersama Daud. Gimana tuh gunung dan burung bertasbih bersama Daud? Kalau Daud udah duduk, Daud itu kan suaranya indah banget ya. Seperti apa indahnya Daud suara Daud? Daud itu punya 70 macam suara. Kalau dalam istilah senar itu punya 70 macam senar atau 70 macam maqamat. Kalau kita kan 7 macam maqamat, satu aja udah susah Kurdi kan? Ini 70 macam. Dan setiap Daud bersuara dengan makom yang kedua, itu lebih baik dari yang pertama. Yang ketiga lebih baik daripada yang kedua. Dan seterusnya, setiap bersuara itu lebih indah dari yang sebelumnya. Sampai 70 suara. Jika ada seseorang yang suaranya bagus di dunia, para uh, uh, Rasulullah mengatakan, Utita mizmar mim mazamiri ali Daud. Kamu telah diberikan salah satu suara di antara suara-suara da, Daud. Bukan semuanya, cuma salah satu. Salah satu itu aja membuat kita tak takjub ngedengerin ada yang nyanyi suaranya bagus ngaji suaranya bagus teriak suaranya bagus itu semuanya hanya satu diantara sekian banyak suara Dawud. Sehingga kalau Dawud udah bersuara ikan itu akan rapet semuanya datang kepada Dawud burung-burung ngumpul semua burung yang ada di sekitar itu mendengar suara Dawud semuanya ngumpul begitu juga gunung akan berhenti berjalan bukankah gunung itu berjalan kita aja yang nggak tahu mereka semuanya akan ikut bertasbih bersama Dawud ibaratnya jadi tadarusan bareng Dawud alam itu bersatu dengan para anbiya. Begitu juga dengan kisah ketika Nabi lewat e, lewat suatu jalan lalu di sebelah kanan beliau itu ada gunung namanya kalau enggak salah Jumdan. Gunung Jum Jumdan. Ini gunung yang paling banyak berzikir pada Allah di antara gunung-gunung. Jadi bisa disebut gunung ahli ibadah. Gunung Jum Jumdan, ini gunung yang paling soleh di antara gunung-gunung -gu, gunung-gunung nih. Ketika Nabi lewat jalan yang di sebelahnya ada Gunung Jumdan, Nabi bilang, "Siru, hadza Jumdanun, sabaqal mufarridun mufarridin." Um, berjalanlah kalian, di sebelah kita ini ada Gunung Jumdan loh ya. Jadi Rasul kayak jadi pemandu wisata. Ini Gunung Jumdan, tapi pemandu wisata spiritual. Ini Gunung Jumdan, dia telah mendahului para mufarridun. Para sahabat bertanya, "Man hu mufarridun ya Rasulullah?" Siapa mufarridun? Mufarridun itu az-zakirin Allah wa wadh-dhakirat. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan, ternyata gunung ini lebih banyak berzikir kepada Allah daripada manusia. Jadi Nabi memperkenalkan alam ini semuanya hidup dan bertasbih kepada Allah dan beliau berdampingan dengan mereka. Beliau tahu betul gerak-gerik mereka. Begitu juga ketika Nabi naik ke atas kendaraannya, Nabi duduk di atas mimbarnya, kayu, batu, semuanya. Ini Bahkan ketika awal-awal kenabian yang saya cerita di cerita Khadijah kemarin, Ya Muhammad, saya batu. Gitu. Ya Muhammad, saya kayu. Kamu kan Rasulullah, kenalin saya. Semuanya pengen kenalan dengan Rasulullah. Kalau perlu, semuanya pengen selfie sama Rasul. Saking semuanya hidup gitu, pengen kenalan sama Rasul, pengen disentuh sama Rasul, pengen uh, punggungnya didudukin sama Rasul. Semuanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, laba-laba hewan, bina, uh, apa tumbuh-tumbuhan dan yang kita nggak kenal banyak sekali semuanya ingin bertemu dengan Rasulullah. Begitu juga nanti dalam hadis tentang orang yang dicintai Allah ulama, orang yang ahli ilmu, apa kata nabi? Ini hadisnya banyak. Inti dari hadis ini yang sama di antara semua hadis ini adalah semua alam semesta itu akan berdoa untuk ulama, ahli ilmu dan orang yang dicintai Allah. Tapi hadisnya beda-beda, tapi intinya sama. Bahkan hud, hud itu apa? Ikan yang ada di laut dan juga dut, dut itu apa? Ulat, hewan yang paling kecil yang ada di dalam dasar sungai, semuanya akan berselawat, selawat ini artinya meminta ampun, berdoa untuk orang yang menyebarkan ilmu, mencari ilmu dan orang yang dicintai Allah lihat alam, alam itu gak dukung kita jadi kenapa kita merasa jauh dari mereka, mereka itu bagian dari kita karena kita sama-sama makhluk Allah sehingga tafakur ini akan membuat kita lebih mengenal segala hal dan membuat kita jadi lebih bijaksana, lebih luas wawasannya, lebih lembut hatinya, begitu juga dengan Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim uh, masukkan ke dalam api bukankah api itu juga makhluk Allah dan Nabi Ibrahim faham betul tentang hakikat itu sehingga ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api Nabi Ibrahim santai-santai aja kenapa karena dia tahu ini makhluk Allah ini beriman kepada Allah kalau saya terbakar berarti memang saya layak dibakar kalau saya enggak layak dibakar dia enggak akan membakar dia enggak pernah berbuat maksi maksiat jadi kalau kita masih kebakar api memang kita layak memang kita banyak dosa jadi itu bukti bahwa kita itu apantasnya di dalam neraka kalau Nabi Ibrahim itu enggak pantas di dalam neraka karena memang api juga enggak mau bakar beliau Itulah sebabnya kita enggak usah sok-sok jadi Ibrahim karena kita bakalan keba kebakar. Kalau kita misalnya udah taruh tangan kita, eh enggak kebakar, eh alhamdulillah berarti saya udah suci banget nih. Tapi enggak ada orang kayak gitu. Cuma para anbiya yang kayak, kayak gitu. Ibrahim itu enggak akan dibakar api karena api enggak mau bermaksiat pada Allah. Kalau ada yang terbakar, itu wajar. Mudah-mudahan itu jadi kifarat. Dosa-dosanya ada yang meninggal terbakar, ada yang dibakar segala macam. Kok api jahat banget sih ngebakar manusia padahal itu orang yang muslim mukmin. Dia tidak bermaksiat pada Allah. Dia membakar dosa-dosanya dan mudah-mudahan itu jadi kifarat sehingga tidak dibakar lagi di akhirat. Dan kita kalau mau coba diri kita dibakar itu pasti kebakar karena kita banyak do dosa. Batu Hajar Abyad aja jadi Hajar Aswad gara-gara kita kan. Aslinya Hajar Abyad, batu putih yang cahayanya itu seperti mentari yang Nabi Ismail turun dari Jabal apa itu? saya lupa nama gunung yang ada di sebelah masjid Haram yang sekarang jadi istana raja itu nah, Jabal Qubais, ya. dari Jabal Qubais itu Nabi Ismail kan dapetin batu itu dikasih sama Jibril itu batu itu terang banget sampai akhirnya Ismail menutup batu itu dengan jubahnya supaya tidak silau gitu saking benderangnya batu Hajar Abiad kemudian dibawa kepada Ibrahim, ya ayah saya dapat ini dari malaikat pas dibuka Ibrahim juga silau, ditaruhlah di pojok Kaabah dan waktu ditaruh di pojok Kaabah siang dan malam itu sama aja waktu itu Enggak ada malam, enggak ada siang sama aja karena siang ada matahari, malam ada batu hajar abiat. Terang terus menderus, tapi enggak panas gitu. Lama-kelamaan redup-redup-redup setelah sekian ribu tahun jadilah hajar aswad banget. Aswad bah, banget. Kenapa? Karena yang dosa-dosa semuanya cuma jadi aswad sih. Makanya saya enggak mau cuma jadi aswad ketahuan dosanya. Ada yang nempel enggak bisa lepas-lepas. Ah, -lepas. oh, saya mah ketempel Ustaz, enggak bisa lepas. Oh, berarti emang kamu disukai banget sama hajar aswad karena dosanya banyak mungkin gitu ya. Saya sampai berapa kali umroh dan haji belum pernah cumaajar aswad karena crowded dan segala macam sekaligus saya takut ntar ketempel di situ kan ketahuan ustad nah, ternyata banyak dosa ketempel diajar aswad <laughs> artinya Ibrahim tahu betul api itu makhluk Allah dan tidak akan bermaksiat. sehingga Allah mengatakan ya narkunibar dan wasalaman Allah Ibra Ibrahim begitu juga dengan Nabi Yunus ketika Nabi Yunus apa uh, <coughs> berlayar maka laut kemudian badai Kenapa laut badai? Karena yang berlayar di atasnya itu seseorang yang sedang Allah marahi. Terjadilah badai, hampirnya tenggelam dan penuh muatannya. Kemudian mereka buat undian yang intinya dibuat undian yang keluar nama Yunus dan orang-orang enggak -orang rela gitu. Bukan Yunus enggak mau, orang-orang enggak -orang rela. Jangan dia kasihan dia itu orang baik banget, ini orang luar biasa segala macam. Enggak ada yang rela kalau Yunus itu yang Keluar undiannya, kita undi lagi, undi lagi, tapi nama Yunus tetap dimasukin. Undi lagi yang kedua, keluar lagi nama Yunus. Jangan Yunus kasihan, yang lain aja, semuanya rela gitu. Kalau bukan yu, Yunus, saking sayangnya kepada Yunus. Undian ketiga, keluar lagi Yunus. Kalau kayak gini ini memang kehendak, Allah Allah Yunus, maaf ya. <guluh> Yunus nyemplung deh, masuk ke dalam laut, dimakan sama ikan. Ikan itu kan makhluk Allah, dan dia disuruh oleh Allah bukan ngunyah Yunus. Kalau untuk ngunyah Yunus, Allah gak akan ngutus hut, Allah akan ngutus hiu. Atuh. Tapi Allah ngutus ikan hud bukan untuk mengunyah Yunus, untuk memberi pelajaran kepada Yunus. Akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan dalam tiga kegelapan, kegelapan malam, kegelapan lautan yang dalam dan kegelapan perut ikan. Fiuzulumatin salas dalam tiga kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Yang bahkan jarinya aja enggak kelihatan. Yunus di situ sendiri meringkuk di dalam perut ikan kemudian mengatakan apa? Uh, uh, apa zalam tu uh, nafsi. Uh, subhanaka Innu kuntuminas zolimin. Subhanaka innikunta minaz zalimin terdengar sampai ke langit ketujuh dan kemudian aras bergetar para malaikat pembawa aras tanya ini ngapain sih aras kalau getar-getar gini kalau bahasa saya namanya kenapa ini bergetar gitu Allah uh, kemudian Allah mengatakan itu karena suara hambaku Yunus yang meminta ampun kepadaku, kemudian seluruh malaikat mengatakan Ya Allah ampuni dia, ampuni dia, semuanya minta ampun untuk Yunus, kemudian Allah mengatakan kalau gitu aku ampunkan dia setelah itu ikan membawa Yunus ke pantai dan memuntahkannya, ini semuanya makhluk Allah bekerja untuk Allah, bertazbil kepada Allah begitu juga dengan lautnya Musa ketika Musa, baik laut ataupun sungai sama itu, ketika Allah berfirman kepada Ibu Musa, Hanyurkan dia ke sungai Nil, Nil itu makhluk Allah, bahkan kata Nabi, Nil dan Efrat, dua sungai surga yang ada di buka bumi Dua sungai surga yang ada di muka. Jadi kalau pada pengen lihat gimana sungai surga? Enggak ada di Indonesia. Pergilah ke Irak dan ke Mesir. Di situ kita akan ketemu dengan sungai surga. Dan siapa yang minum Nil, air sungai Nil, berarti dia sudah minum air sungai surga. Alhamdulillah saya sudah minum air sungai Nil banyak tuh. Malah kelelep lagi tuh. Jadi udah pernah kelelep di sungai surga. Surga kan keren tuh ya, kelelep di sungai surga. Ini <laughs> Nil. Dihanyutkanlah Nabi Musa kecil. Nah ketika Musa kecilnya dihanyutkan, Sungai Nil itu menuruti perintah Allah, wahai Nil bawalah Musa itu ke istana Firaun. Nil enggak pernah protes. Ya Allah, enggak salah, istana Firaun maksudnya. Enggak ada gitu. Sami'na wa Nil bawa Musa ke istana Firaun dengan adegannya selesai. Kemudian nanti ketika Musa besar diuji dengan yang lebih besar dari Nil yaitu Laut Merah. Dan ketika berhadapan dengan Laut Merah, Allah lagi berfirman bahwa Laut Merah itu menyelamatkan Nabi Musa, menolong pertolong menolong kaum muslimin menolong Nabi Musa. Begitu juga dengan kejadian-kejadian yang lain sampai Nabi Musa dapat dua belas mata air yang membelah sinai yang padang pasir menjadi padang rumput ini semuanya tafakur bahwa alam itu adalah bagian dari makhluk Allah dan bagian dari kehidupan kita sehari-hari sehingga saya suka banyak bertafakur kesini kesana dan salah satunya misalnya kita jalan-jalan yang suka ke laut misalnya tafakur ombak kan ya yang server-server tuh saya baru tahu ternyata ombak apa Ombak itu macam-macam. Dulu saya pikir ombak itu sama aja. Pas Inong ngajak surfing, saya bilang, dong, surfing ke itu aja, ke Indramayu. <laughs> ke Pantai Uta Utara. Ah oh, nggak bisa Ustadz, kenapa nggak bisa? Ombaknya beda. Beda apaan? Ternyata ombak juga ada macam-macam. Kalau ombak di Pantai Utara itu pecahnya sekaligus kan? Semuanya jadi pecah kayak nampar gitu. Pata, apa Patah atau papan selancar. Kalau ombak yang di Batu Karas, pecahnya itu beruntun. Dari ujung pecah sehingga bisa dibuat main orang-orang yang senang surfing misalnya. Dan beda lagi dengan di pangandaran, kalau di pangandaran ombaknya narik ke dalam bahkan seorang yang jago berenang juga bisa tenggelam kan ya ketarik sehingga banyak kecelakaan. Kalau pantai batu karas ombaknya malah muntahin orang keluar jadi gak bisa berenang juga aman, bener gak sih itu? <laughs> gak bisa berenang juga aman karena kalau misalnya gak bisa berenang kelep di batu karas udah pasrahin aja, ombak bawa saya ke pantai dong, gitu. dibawain ke pantai karena dia muntahin orang. Kalau pengendaran nelan, kalau apa? Kalau batu karas, muntahin. Jadi orang kalau pasrah aja, dimuntahin aja ke pantai. Dia gak akan nelan, model ombaknya berbeda. Terus saya tafakur lagi dari teman-teman surfing, jadi banyak tahu, oh subhanallah ya, ombak itu kayak dikasih rezeki. Kan yang nunggu ombak di poinnya itu kan banyak tuh. Pada duduk di atas papan selancar dudukin. Terus tiba-tiba datang ombak. Kan pada balik arah tuh ngambil kan. Nah kalau udah ngambil ombak satu, yang lain mau ngambil Temennya udah ambil duluan kan enggak tuh? Ternyata satu ombak itu untuk satu orang. Nunggunya belasan orang, ombaknya datangnya satu. Itu rezeki banget tuh. Dan enggak tahu pecah persisnya poinnya tuh di mana kan berjajar tuh. Kadang dapat dia, kadang dapat orang di sini, kadang dapat di sini. Subhanallah ini aturan Allah semuanya dikasih rezeki. Belum lagi kita belajar sabar, belajar bergiliran segala macam. Saya dulu kalau nyetir itu kalau pas berpapasan banyak mobil suka nyelip-nyelip, tapi sejak surfing jadi ngalah. Oh, ini kayak di ombak nih. Duluan aja deh duluan. Kayak Ternyata belajar tertib juga lewat tafakur. Ini modus jadinya. <laughs> tafakur itu luar biasa. Belum lagi nanti Allah uh, mengajarkan pas kita berkemah kemarin ke daerah Ciwidey. Itu kan juga banyak sekali hasil-hasil tafakur kita, kita kita naik di puncak uh, bukit. Ini semuanya adalah tafak tafakur. Bagi ibu-ibu juga bisa seperti itu. Tafakur apapun, ibu-ibu menyusui. Kalau kata teman saya Coba perhatikan gimana seorang ibu ketika dia menyusui misalnya dulu itu adalah da, darah tiba-tiba menjadi air susu yang sehat buat bayi banget bahkan enggak tergantikan mau beli susu semahal apapun tetap aja di bawah ditulis ASI tetap makanan terbaik buat bayi kan gitu ya mereka aja enggak pede kan bilang yang terbaik tetap aja di bawah misalkan jujur bilang ASI tetap yang terbaik dan itu dulunya darah dan setelah dua tahun dia jadi racun nggak bisa lagi diminum oleh ba bayi dan bayi yang di atas dua tahun juga nggak boleh minum ASI karena nggak terlalu baik juga untuk dia nggak ngaruh juga tetap aja Allah membuat rezeki masing-masing dengan ciptaan yang luar biasa jadi se seorang ibu ketika memberi susu kepada bayinya Bismillah kemudian mengatakan e, ini anugerah dari Allah azza wajalla Rabbi dan seterusnya dan seterusnya ini tafakur biasakan diri kita untuk bertafakur. Mudah-mudahan dari stafakur itu kita jadi muslim yang lebih ulul albab, cerdas, menjadi muslim yang lebih hikmah, bijaksana, menjadi muslim yang lebih uh, akrab dengan alam. Karena kita dengan alam itu bukan dua hal yang terpisah, tetapi sama-sama makhluk Allah yang sedang beribadah kepada Allah. Jadikan mereka semuanya beribadah bersama kita. Kalau misalnya kita lagi uh, naik sepeda, apa Uh, apa naik sepeda gunung misalnya ke atas kita sedang bertasbih bersama pohon bersama gunung, bersama batu bersama ketika kita loncat-loncat di atas batu itu semuanya kita sedang bertasbih bersama dia, niatkan itu dan saya kemarin meniatkan kalau setiap saya berenang itu satu kali apa ngayuh gitu, itu satu kali tasbih di dalam hati aja, tafakur, masya Allah nih air nih bertasbih bersama saya bareng-bareng gitu berenang, kalau kelelap ah air jangan iseng lah, bareng -bareng lagi bareng-bareng <laughs> lagi jadi tasbih bersama air, pas saya belajar tentang teori berenang, kata si pelatihnya, kalau kita berjalan di darat, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi di darat gravitasinya yaitu kita vertikal. Kalau kita di air, kita menyesuaikan diri dengan gravitasi di air yaitu horizontal. Sehingga kalau misalnya kita pengen nyaman berenang, maka yang pertama yang harus kita latih itu adalah gimana menjaga gravitasi kita di air. Makanya teknik pertama berenang, ini kata Luki nih, teknik pertama berenang itu adalah ngapung. Sebelum pernafasan adalah ngapung. Dorong ngapung aja sampai relax. Kita belajar gravitasi di air yaitu dengan cara ngapung. Lama-lama udah relax, belajar pernafasan, udah bisa pernafasan baru gaya-gayaan. Gaya-gayaan kan ada gaya kata, kadang. ini gaya-gayaan. Artinya di situ saya belajar luar biasa. Ternyata segala sesuatu itu ada hasil tafakuruan yang dahsyat sekali. Dari situ kita belajar banyak. Saya belajar jadi memang manusia itu harus pinter beradab. Tapi kita nggak bisa e, apa, e, merasa idealis banget. Nggak boleh. Saya pokoknya gravitasi saya vertikal, saya ke air juga vertikal. Ya udah bisa gaya, ba gaya batu vertikal banget tuh buang semua nafas, jangan pakai nafas, buang semua nafas terus masuk ke air, pasti vertikal bisa jalan, bisa duduk kan? cuma setelah itu ya udah inilah <tik> wayne rajaun, jadi makanya di air verti apa gravitasinya horizontal, di darat vertikal. Saya belajar oh kita tuh harus beradaptasi, kita harus menerima hukum Allah yang disebut dengan hukum alam atau sunatullah. Kalau kita bisa beradaptasi dengan semua ini, kita akan nyaman dimanapun di air nyaman, di darat nyaman, di udara nyaman, dan segala macam. Ini saya belum belajar terjun aja nih, mudah-mudahan suatu saat ada shift penerjun, kita pengen belajar terjun, ternyata terjun. Nanti ada yang diver di sini juga banyak, diving, yang free diving, gimana beradaptasi dengan air, dengan kedalaman tertentu, supaya kita tidak pekak, supaya jantung kita kuat, segala macam. Semuanya kalau mereka senangnya mungkin yoga, kalau kita kan nggak pakai yoga kayak gitu, tapi tetap ada senam pernapasan. Ini semuanya Tavakuren menjadikan alam ini sebagai kitab tebal untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala lalu kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana insya Allah itu tentang pentingnya beribadah dalam diam diam-diam beribadah yaitu tafak, tafakur dan istighro mudah-mudahan ini jadi kebiasaan kita, jadi semangat lagi nih keliling dunia traveling dan juga mukhayyam ke laut atau berenang atau apapun lah udah ada modus yang lebih keren kan sekarang ya ngapain tuh ke laut, tafakur ngapain tuh tiba-tiba di gunung tafakur tapi yang jujur ya benar-benar tafak tafakur dan belajar bertasbih dengan A, alam mulai sekarang saya pengen bertasbih dengan ombak deh di batu karas insyaallah ada yang mau ikut bareng-bareng ya ntar pas kita naik di atas papan tuh kita dengan ombak bareng-barengnya tasbih ya, kita berdoa tuh kan enak tuh bertasbih dengan ombak seperti nabi musa bertasbih dengan burung dan seterusnya mudah-mudahan bermanfaat mari kita tutup dengan sama-sama berdoa Mudah-mudahan majlis kita ini diberkahi Allah, dirahmati Allah dan mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang lebih dekat kepada Allah. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana laka alhamdukama yanbagi Lijalali wajahikal karimi wa azimi sultanik اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma agfir lana dunubana ya ghafur Allahumma agfir lana dunubana ya ghafur Rabbana ظلمna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين <تصفيق> Allahumma ofir lana wal waldeena warhammuhma kama Rabb ya اللهم أنصر الإسلام والمسلمين اللهم أنصر المجاهدين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا <تصفيق> اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا dan membuat hidup kembali untuk kita semua kebaik. Dan membuat kebaikan kebaikan untuk kita semua kebaik. Lord, kita berdoa dengan anda Allahumma inna na'udhu bika min 'adhabi jahannam wa min 'adhabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal ya allah anugerahkanlah kepada kami hikmah dan ilmu dan jadikanlah hikmah dan ilmu itu sebagai jalan bagi kami untuk mendapatkan rizomu, Ya Allah. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang engkau ajarkan kepada Nabi-Mu. Ajarkanlah kepada kami apa yang engkau ajarkan kepada para sahabat Nabi-Mu. Ajarkanlah kepada kami apa yang engkau ajarkan kepada Adam alaihissalam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang lembut, jiwa yang tabah, dan kehidupan yang berkah, Ya Allah. Jadikanlah setiap langkah-langkah kami tafakkur. Jadikanlah setiap langkah-langkah kami adalah amal sholih. Jadikanlah setiap pandangan mata kami, setiap fikiran akal kami, setiap pendengaran telinga kami, setiap denyut nadi kami, dan setiap perasaan di dalam jiwa dan hati kami adalah mengingat engkau ya Allah, ya Rabbil Alamin. Jangan engkau biarkan ada satu pun langkah dan laku kami yang Terjauh dari mengingat engkau ya Allah Jangan engkau biarkan ada satu pun langkah Dan tingkah laku kami yang sia-sia Dalam kehidupan ini ya Allah Jadikanlah setiap apa yang kami lakukan itu Menambah pahala dan kebaikan di sisimu ya Allah Ya Allah ya rabbal alamin Jadikanlah kami seperti Nabi Dawud Yang bisa beribadah kepada engkau Bersama alam ciptaanmu ini ya Allah Jadikanlah kami seperti Nabi Sulaiman Yang angin bekerja bersamanya Untuk menyebarkan dakwahnya ya Allah Jadikanlah kami seperti Nabi Yusuf yang semuanya juga akan membantu dakwah Beliau ya Allah. Jadikanlah kami seperti Nabi Musa yang lautan dan sungai semuanya membantu dakwah kami ya Allah. Jadikanlah kami seperti Ibrahim yang bahkan musuh seperti api sekalipun bisa membantu dakwah ya Allah. Jadikanlah kami seperti Rasulullah Muhammad SAW yang gua, debu, pasir, angin segala macam semuanya beribadah dan membantu dakwahMu ya Allah. Jadikanlah kami salah satu di antara prajurit-prajurit yang membela agamamu ya Allah, membela agama agama kamu dengan ilmu pengetahuan, membela agamamu dengan akhlak, membela agamamu dengan kekuatan, membela agamamu dengan harta yang kami miliki ya Allah. Ya Allah, jadikanlah muslimah, perempuan-perempuan muslimin adalah perempuan-perempuan yang taat dan menjaga diri dan lahirkanlah dari rahim-rahim mereka yang suci anak-anak yang akan menjadi rijal agama, yang akan menjadi kesatria agama, yang akan menjadi ulama, yang akan menjadi duat, yang akan menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan dan membawa panji-panji bendera agamamu ya Allah. Lahirkanlah dari rahim-rahim mereka yang suci itu anak-anak yang solih-solihah Dan pertemukanlah kami dengan perempuan-perempuan yang solih ini Dan jadikanlah mereka bagian dari kehidupan kami Penyejuk mata hati kami Dan saling tolong menolong dalam ketaatan dan kesabaran kepada engkau Ya Allah Rabbana Atina fid dunia hasanah fil akhirati hasanah Wa kina azabanna Subhanakallahumma wabihamdika Ash'adu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh